Saat berita malam. Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi hari ini Sabtu 2 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah Arus mudik melalui pelabuhan Balawan Sabang mulai padati kapal Polisi disebarkan di titik rawan pelemparan bus Sebuah rumah di Jalan Pahlawan Ludes dilalap si jago merah Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom SRB FM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 Penumpang mudik Lebaran Idul Fitri melalúi Pelabouan Balouan Sabang mulai memadati penyeberangan yang berangkat menuju Pelabouan Ulele, Banda Aceh. Pada pelajaran kapal, sepanjang Sabtu ini ada sekitar 900 penumpang yang berangkat menuju Ulili Banda Aceh. Diperkirakan, jumla penumpang akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran nanti. Puncak mudik diperkirakan akan terjadi minggu besok. Meski jumlah penumpang yang mudik meningkat dari hari biasa, namun sejauh ini belum ada penumpang yang terlantar atau tertinggal di pelabuhan. Semua penumpang berhasil diberangkatkan dengan pemberangkatan kapal lambat dan kapal cepat yang masing-masing berlayar tiga trip. Hanya saja ada belasan mobil yang masih tertahan di pelabuhan karena tidak terangkut. Jumlah mobil yang berhasil diseberangkan pada penyeberangkatan kapal hari ini sebanyak 90 unit, serta seratusan unit kendaraan roda dua. Darlun Polres Bidi menyebarkan personil polisi berpakaian preman di lokasi yang dinilai rawan terjadi pelemparan bus jelang mudik Hari Raya Idul Fitri. Pelemparan bus kerap dilakukan para remaja. Kapolres Bidi AKBPM Alik Hadapi mengatakan polisi yang disebarkan pada lokasi yang rawan terjadi pelemparan bus berjumlah 50 orang. Terdiri dari 28 dari Polres Pidi dan sisanya di backup anggota Polsek. Karena aksi pelemparan bus sering terjadi jelang lebaran dan saat lebaran. M. Ali Hadapi mengatakan hasil informasi masyarakat bahwa 4 titik yang rawan terjadi pelemparan di Ruas Jalan Nasional adalah Teringgading, Pidijaya dan Belang Malu, Kecamatan Mutiara Timur, kemudian Kecamatan Padang Tiji dan gerung, -gerung. Aksi pelemparan bus yang kerap terjadi dilakukan remaja dengan motif iseng. Sudarlun rumah milik Makdan warga Desa Ujung Baru Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat Sabtu pagi ludes dilalap si jago merah. Meski tidak ada laporan korban jiwa, kebakaran yang masih diselidiki penyebabnya itu mengalami kerugian cukup besar. Informasi yang diperoleh sumber api yang melahap rumah Makdan berasal dari lantai 2 bagian belakang. Tak lama kemudian api terus membesar dan meluas ke bagian bawah dan depan. Dalam hitungan menit rumah semi permanen itu pun ludes dilalap si jago merah. Api baru berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah empat unit armada kebakaran dari BPBD Aceh Barat dikerahkan ke lokasi sehingga tidak meluas ke rumah tetangga. Kepala BPBD Aceh Barat T. Shah Luna Poli, mengatakan saat kejadian rumah hanya dihuni seorang warga yang sudah tua sedangkan yang lain tidak berada di rumah. Penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak keamanan. Sudahlun dokter dan tenaga medis di Badan Layanan Umum Daerah RSU Cud Nyakdin Melabu Aceh Barat tetap siaga selama Lebaran Idul Fitri dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Direktur Rumah Sakit Cud Nyakdin, Dr. Akbar, mengatakan unit gawat darurat buka 24 jam seperti hari biasa. Dokter tetap menggunakan sistem piket termasuk menyi menyiagakan Dokter spesialis selama lebaran sehingga pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit tetap normal. Jikapun ada dokter yang cuti mudik lebaran tentu hal ini telah diatur dengan sebaiknya sehingga tidak terjadi kekosongan. Kadis Kesehatan Aceh Barat, Dr. Zafri Lutfi menambahkan 13 puskesmas di Aceh Barat di mana 7 diantaranya status rawan inap juga buka 24 jam sementara puskesmas lain buka dari pagi hingga siang. Untuk memaksimalkan pelayanan selama Lebaran Idul Fitri dan libur panjang ini telah disampaikan pemberitahuan serta tugas diberlakukan sistem piket. Demikian juga ambulans dan obat harus tetap tersedia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Zudarlun Pemkap Aceh Jaya dan Pemkap Aceh Barat yang memberikan subsidi listrik gratis kepada masyarakat miskin di dua wilayah itu membatasi penggunaan biaya anggaran hingga Rp 50.000 rupiah per pelanggan. Namun, bila penggunaan biaya melebihi batas kenentuan, maka akan ditanggung sendiri oleh pengguna. manajer PLN Area Melabu, di Zuzanto, mengatakan, dari 4 kabupaten wilayah kerja area PLN Melabu, Dua kabupaten mensubsidi pembayaran rekening listrik warganya yang miskin oleh dua PMK yaitu Aceh Jaya dan Aceh Barat. Penerima listrik gratis di Aceh Jaya sebanyak 12.000 pelanggan yakni Prabayar dan Pasca Bayar yang sudah berlangganan 3 tahun terakhir. Sedangkan Aceh Barat menerima listrik gratis sebanyak 2.600 pelanggan yakni warga miskin dengan KWH meter 2 ampere. Namun pembayaran mulai 2016 telah dibatasi oleh PMK Aceh Jaya dan Aceh Barat yaitu sebesar rp 50.000 per pelanggan jika melebihi batas ketentuan maka PMK kedua kabupaten tidak menanggungnya dan ditanggung sendiri oleh pelanggan. Sudah lun supply air bersih milik PDAM Tirta Munpase Aceh Utara kembali macet ke sejumlah desa di kawasan Tanah Jambu Aye sehingga menyebabkan depot air isi ulang tutup karena tidak ada stok. Bahkan pelanggan di kawasan itu sudah sepekan kesulitan memperoleh air bersih. Abdul Rafar, warga Kecamatan Tanah Jambuayi, mengatakan dalam bulan Ramadan ini sudah berulang kali terjadi macet suplai air bersih. Bahkan kali ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir, sehingga depot air miliknya di desa Samakuru dan milik warga lain juga macet karena tidak ada stok air. Warga di kawasan Tanah Jambu Jambuayi selama ini hanya memanfaatkan air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari dan isi ulang untuk kebutuhan minum. Sedangkan air sumur tidak bisa digunakan karena selain keruh juga berbau sehingga tak layak konsumsi. Persoalan lain air sumur sering kering ketika musim kemarau. Warga berharap jelang lebaran seperti ini PDAM harus benar-benar memperhatikan pelayanan karena banyak sekali kebutuhan air bersih bagi warga menjelang lebaran.